Allah Allah Allah Allah Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu Efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang sejuta. Efek jerahnya pasti ada, tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggiba akan digiba, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri sejuta, nanti Allah nggak ambil sejuta dari dia. Bukan sejuta hilang dari dompetnya, bukan sejuta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat seratus juta. Itu efek jerah dari satu juta yang dia curi loh. Dia gunjing sekarang satu orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang. Gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit, variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya menunya lah ya, menu menunya yang halal tuh banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta satu Allah kasih sepuluh macam. Silakan Anda kembali ke materi saya dasyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu dua jam setengah ceramah tentang masalah dasyatnya doa diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta satu, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa. Efek jerahnya besar saudaraku. Dan variabelnya sedikit. Yang haram itu sedikit sebenarnya. Sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram. Baik, itu variabelnya yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda semua yang tidak bertaring kalau di darat semua yang bertaring tidak bertaring diawir lebih banyak jadi itemnya itu lebih banyak yang halal yang haram lebih sedikit ini efek balasannya besar udah makan yang halal kenyang dapat pahala kena nikmatin yang halal ini udah makannya haram dapat dosa juga buruk buat kesehatan dan efek jerahnya berbahaya tuh Orang kalau minum racun segelas, ikhwani, darah akhwat, rahimah, rahimakumullah. orang minum racun segelas, kena racunnya, segelas aja. Apakah segelas racun itu, bisa dibersihkan dengan segelas susu? Hah? Ini masih hidup gak ini? Hah? Nggak bisa. Kita mungkin harus minum seribu gelas susu, untuk hilangin satu gelas racun. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat, karena Apa ya itemnya sedikit efek jerahnya besar ngapain Orang duduk pacaran buang-buang waktu Dia rasakan ada kenikmatan karena dosa pasti ada kenikmatannya Tetapi permasalahannya efek jerahnya Orang pacaran tiga jam hukumannya nanti sakit dua bulan tuh Lebih berat gitu Lalu ngapain buat dosa itu